Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah wamay yudlil Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhan alladina amanut takul Allah wa kulu kaulan sedida. <coughs> Yusleh lakum amalakum, wa yuzfir lakum dzunubakum, wa mayytiil Allah wa rasulahu fakad fazafauzan aldhima. Amma bagu fainna asdakal hadith kitabul Allah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita yang dengannya kita selalu mendapatkan peringatan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kajian-kajian yang kita dengarkan, nasihat-nasihat yang selalu kita <coughs> berusaha untuk dengarkan untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan di dunia agar kita tidak tertipu dengannya dan ini salah satu di antara kemuliaan terbesar yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menjadikan mereka sebagai generasi terbaik umat ini. Ada sebuah atsar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata di depan para tabiin. Ya, generasi tabiin kita ketahui adalah generasi yang datang setelah para sahabat. Dia berkata di depan generasi di beberapa muridnya dari kalangan tabi'in Innakum la atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhalum minkum Kalian ini Kelihatannya solatnya lebih panjang dan kesungguhan beribadahnya lebih kuat dibandingkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi para sahabat itu lebih utama dibandingkan kalian semua. Maka para ah, murid-muridnya pun bertanya kepada beliau, walimah, kenapa bisa seperti itu? Apa keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan mereka lebih utama dibandingkan generasi yang datang setelahnya? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa argobu fil akhirah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih cinta kepada akhirat Mereka lebih zuhud dalam kehidupan di dunia Dan lebih cinta kepada akhirat <tuh> Inilah buah iman Buah kita beriman kepada Allah dan hari akhir Meskipun kita hidup di dunia dan menyaksikan Gemerlapnya dunia bahkan kita menikmati fasilitas dunia, tapi orang yang beriman hatinya akan selalu terikat dengan akhirat karena dia tahu, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la aisha ilah aisyul akhiroh, ya Allah tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Karena orang yang beriman dengan akal pikirannya yang sehat mengetahui Seindah apapun dunia Umurnya pendek dan akan berakhir ya Tidak kekal Sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya Kenikmatannya lebih tinggi, kemuliaannya lebih besar Orang-orang yang beriman tidaklah seperti penilaian kebanyakan manusia Bal tuqthirunal hayata dunya. Wal akhiratu khairun wa abuqa Akan tetapi kalian justru mengutamakan kehidupan dunia Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Oleh karena itulah Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwad, Fiddi, Akhwad Fiddin rahimahkumullah Di kesempatan pagi hari ini kita mengkaji tema perjalanan menuju akhirat Perjalanan menuju akhirat Saat ini telah dilakukan oleh masing-masing manusia Suka atau tidak suka Siap atau tidak siap Tidak yang masih muda Apalagi yang sudah tua Semua saat ini sedang berjalan menuju akhirat Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan umurnya tidak ada seorang pun yang bisa ya menghentikan sejenak perjalanan hari-hari yang akan terus dilaluinya dan hari-hari yang kita lalui itulah hakikatnya umur kita umur kita yang merupakan hakikat diri kita yang sesungguhnya Imam Al Hasan Al Basri Imam besar dari kalangan Tabiin Ahlu Sunnah. Beliau pernah mengatakan. Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah Taala pernah mengatakan. Ibnu Adam, in nama anta ayamun, kuli mazhab dahaba ayamun, dahababakuk. Wahai manusia, tidak lain dirimu adalah hari-hari yang kamu lewati. Tidak lain dirimu adalah hari-hari yang kamu lalui. Kullama dahaba yaumun setiap kali satu hari kamu lewati berarti Dahaba ba'duk telah hilang sebagian dari dirimu Jadi kalau kita ibaratkan manusia itu semakin bertambah usianya Dipotong sedikit demi sedikit Lama kelamaan habis Lama kelamaan habis Sehingga setiap hari orang itu semakin bertambah usianya Berarti semakin pendek umurnya. Bukan panjang umurnya. Karena menuju ke. Akhirnya. Dan di akhir itulah. Dia berjumpa dengan hari akhirat. Karena akhirat itu adalah hari setelah kematian manusia. Hari setelah kematian manusia. Makanya. Saya katakan tadi setiap orang sedang berjalan menuju akhiratnya. Hakikatnya dunia ini telah pergi membelakangi kita. Akhirat yang ada di hadapan kita. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu taalaanhu, pernah mengatakan. Inna dunia kada adb kada zahabat mud, mudbiratan Wal akhirata kada ja'at muqbilatan Walikulli wahidat, wahidatin minhuma banun Fakunu min abnai lakhirati wala takunu min abnai dunia Fa inna mal yawma hisa amalun wala hisabun wagadan Hisabun wala amal Sesungguhnya dunia itu hakikatnya sebenarnya Telah pergi meninggalkan kita Karena dia ada di belakang kita saat ini Dan yang ada di hadapan kita Yang kita sedang menuju padanya adalah akhirat Yang ada di hadapan kita Yang kita sedang berjalan menuju kepadanya Adalah akhirat Dan masing-masing dari dunia dan akhirat itu punya Banun Punya pengagum-pengagum Pencinta-pencinta penggemar-penggemar Maka jadilah kamu sebagai penggemar Akhirat jangan jadi penggemar dunia Karena hari ini Kamu sedang di dunia adalah kesempatan beramal Belum ada perhitungan Sementara besok di akhirat nanti Yang ada cuma perhitungan Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal Coba kita perhatikan ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Memahami hakikat dunia ini adalah saya katakan tadi salah satu buah termanis dari iman. Tidak ada seorang pun yang belajar agama dengan benar, kemudian hasilnya dia cinta dunia, tidak ada. Ini salah salah alamat berarti orang ini. Salah belajar. Ya. Cuman bukan berarti yang namanya cinta akhirat atau zuhud dengan dunia itu bukan berarti dia tidak boleh menggunakan fasilitas dunia. Salah. Ini juga pemahaman yang keliru. Zuhud tidak mesti harus orang miskin. Tapi bagaimana sikapnya terhadap dunia itu namanya zuhud. Kalau dikatakan zuhud itu harus orang miskin. Wah berarti orang-orang kaya tidak bisa meraih zuhud. Meskipun sedikit jumlahnya orang-orang yang soleh yang kaya Tapi ada di antara para nabi dan para rasul Seperti Nabi Sulaiman alaih salatu wassalam Nabi Yusuf alaih salatu wassalam dan yang lainnya Ya orang-orang yang diberikan kelebihan harta Tapi mereka adalah jelas Imamnya Az-Zahidin Pimpinannya orang-orang yang zuhud Jadi bukan kembali kepada masalah harta Tapi bagaimana menyikapi harta Itu artinya zuhud Imam Ahmad bin Hanbar rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hakikat zuhud. Beliau berkata. Waktu beliau ditanya. Ayyusye'in az-zuhdu fi ya, Apakah artinya zuhud dalam kehidupan di dunia? Yang tentu kita ketahui bersama. Zuhud itu adalah sebab manusia dicintai oleh Allah. Dan dicintai oleh manusia yang lain. Izhad fi dunia Allah. Wazhad fima'indan nas yuhibbukan nas Kata Rasulullah SAW Zuhudlah kamu dalam kehidupan di dunia Allah akan mencintaimu Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia Manusia akan mencintaimu Baib Yum Ahmad ditanya Apakah hakikat zuhud dalam kehidupan di dunia Maka beliau berkata Qasrul amal Qasrul amal Pakai alif bukan pakai ain. Jadi bukan amal tapi amal angan-angan pendek angan-angan. Tidak muluk cita-cita terhadap dunia. Itu namanya zut. Man ida osbahakolala umsi. Seseorang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia berkata saya khawatir tidak akan bertemu dengan waktu sore lagi. Maka dia segera beramal dengan apa yang dimilikinya Segera menggunakan hartanya di jalan Allah Itu namanya zuhud Dia punya harta dalam genggamannya Tapi harta itu tidak mendominasi hatinya Itu namanya zuhud Dia hidup di dunia Tapi tidak pernah putus dari persiapan untuk menghadapi akhiratnya Itulah zuhud Dia mengetahui kehidupan dunia cuma sementara Sementara akhirat itu kekal abadi Maka tentu dia akan mengutamakan yang kekal abadi Itu namanya zuhud Nah makanya Inilah Yang kita dapatkan dari Pelajaran kita Peranungan kita terhadap nasihat-nasihat Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan kepada kita bahwa saat ini kita hakikatnya sedang berjalan Menuju akhirat kita Jadi apa yang kita persiapkan Jadi semua berpikir untuk segera mempersiapkan tidak bisa menunda-nunda lagi Karena tidak ada yang mengatakan Orang itu meninggal dunianya nanti setelah tua Banyak orang meninggal masih kecil atau masih muda Memang mayoritas Umatnya Nabi Muhammad SAW, usianya, kata Nabi SAW, akmaru ummati baina siddina ila sab'in. Itu hadisnya sahih. Umurnya umatku ini maksudnya mayoritas. Antara 60 sampai 70 tahun. ya Kalaupun kita belum mencapai usia tersebut, tapi tinggal berapa lama? Mungkin kebanyakan kita sudah melewati setengahnya. Sudah hampir finish Kapan lagi dia akan mempersiapkan dirinya Ini salah satu tipu daya shilton Kita ketahui tipu daya shilton itu menjadikan manusia Panjang angan-angan terhadap urusan dunia Punya target yang banyak terhadap urusan dunia Sehingga dia lalai mempersiapkan dirinya Jadi saat ini semua manusia itu sedang berjalan menuju akhiratnya ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Imam Muslim yang mengisyaratkan makna ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun luna siyal Masing-masing manusia itu menjalankan kehidupannya, tidak ada yang berhenti. Semua berjalan dan ketika manusia berjalan nanti tinggal dua hasilnya, tinggal dua golongan manusia. Kulun nasi masing-masing manusia menjalankan kehidupannya faba'iun nafsahu ketika itu mereka mempertaruhkan dirinya hasilnya tinggal dua famutikuha au mubikuha maka ada orang yang menyelamatkan hidupnya dengan selalu ingat kepada Allah dan ada orang yang membinasakan dirinya Dengan mengikuti jalan syilton Mengikuti keinginan hawa nafsunya Oleh karena itulah Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat Fiddin Rahimahkumullah Perjalanan menuju akhirat Ini adalah Satu semangat atau satu hal yang selalu ada di dalam hatinya orang-orang yang beriman Antum ketahui salah satu di antara hikmahnya kenapa orang yang beriman itu dalam kehidupan di dunia selalu mendapatkan cobaan? Kita kan mengetahui orang semakin kuat imannya semakin besar cobaannya. Padahal kan Allah maha, maha kuasa untuk mencegah hambanya yang beriman dari cobaan, iya kan? Allah maha kuasa melindungi mereka supaya hidupnya tenang-tenang tidak ada cobaan. Kenapa justru orang semakin kuat imannya semakin besar cobaannya? Contoh para nabi dan para rasul. <tuh> <tuh> ya, sampai-sampai Nabi saw. karena dia adalah nabi yang paling mulia beliau pernah bersabda, maudiyah adun filahi maudiy tubi. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah seperti yang aku alami. Semakin kuat iman, semakin besar cobaan. Ada hadis yang lain diwayat Imam At-Tirmizi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi Wahin kanat fi dinihi salabatun istadzabala uhu. Wahin kanat fi dinihi reklatun ubutulia ala hasabi dini. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para Nabi dan para Rasul. Kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka. Masing-masing manusia akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Kalau imannya kuat Cobaannya pun akan besar Tapi kalau imannya lemah Maka dia pun akan diberikan Cobaan-cobaan yang kecil Sesuai dengan kelemahan imannya Sekarang apa hikmahnya Kenapa harus Setiap orang semakin kuat imannya Semakin diuji Kata Imam Ibn Qayyim Di antara hikmahnya adalah Supaya manusia dalam hal ini orang-orang yang beriman Tidak lalai dengan dunianya sehingga melupakan akhirat Kalau seandainya hidup manusia di dunia dibuat senang terus Bisa jadi dia salah Dan menganggap dunia itu adalah sudah Tempat segala-galanya bagi dia Dia akan lupa kepada akhirat dengan adanya ujian dia disadarkan Bagaimanapun anda hidup enak di dunia Bukan kesenangan yang Murni dunia itu Pasti ada Kekeruhannya Ada cobaannya Kesenangan yang abadi Kesenangan yang tidak ada Penderitaan padanya Kesenangan yang hakiki adalah Kesenangan di akhirat nanti Maka dengan adanya cobaan Allah mengingatkan Hamba-hambanya yang beriman untuk Selalu merindukan surga merindukan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang beriman itu dalam kehidupan di dunia tadi tidak boleh panjang angan-angan bersikap seperti perantau atau musafir. Tidak asing bagi kita hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw sabil." Jadilah kamu di dunia. Jadikan kehidupanmu di dunia itu seperti orang yang asing, yakni perantau atau orang yang terus melakukan perjalanan ini sebaik-baik contoh yang dibuat oleh Nabi saw perantau atau musafir ya adalah orang yang mampir sementara dia tinggal di satu tempat tapi dia tahu tempat itu bukan tempat tinggal asalnya dia mengetahui tempat itu hanya persinggahan sementara, dan dia selalu merindukan kampung halamannya. Kapan dia kembali? Kehidupannya seorang perantau kita ketahui, meskipun dia bangun rumah, pasti bangunnya ya seadanya saja. Nanti dia kirim uang ke kampung halamannya di situ baru bangun istana. Kenapa pikiran dia? Buat apa permewah di di negeri rantau, di tempat orang? Toh juga tidak ada yang kenal dia Toh juga dari situ dia akan tinggal sementara Toh juga dia akan tinggalkan Ini prinsipnya Sampai Orang yang hidup di perantauan Itu biasa dia kurang memperdulikan Keadaan dirinya dalam sisi penampilannya Karena dia pikir tidak ada yang kenal Ketika orang berlom-lom mengejar sesuatu Dia tidak ikut Karena dia pikiran dia Dia ingin mengejarnya di kampung halamannya Sekarang kampung halamannya orang yang beriman Aslinya Sebelum kedua orang tua kita Adam dan Hawa Diturunkan ke dunia Di mana kampung halaman kita? Di surga Iya kan? Di surga Itulah kampung halaman kita dan itu adalah kampung halaman yang terindah Kenikmatannya Allah subhanahu wa ta'ala Gambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih Siapa yang tidak rindu dengan kampung halaman Yang seperti itu Ya, Sementara saat ini dalam kehidupan kita Kampung halaman kita yang jelek saja Kita masih rindukan Sampai-sampai Kalaupun hujan emas di negeri orang Sementara hujan emas itu mungkin sakit ya Kalau menimpa kepala kita Hujan emas bongkahan-bongkahan juga sakit kan Ya kata orang kalau hujan emas di negeri orang Hujan batu di negeri sendiri Dia lebih ingin pulang Ini hujan batu Surga tidak ada hujan batu Yang ada cuma kenikmatan yang kekal abadi yang tertinggi adalah berjumpa Dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mulia. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak menginginkan Kenikmatan ini Perbandingannya Kenikmatan surga dengan Kepalsuan ya Semuanya Perhiasan dunia Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis kursi riwayat Bukhari dan Muslim Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'datu li'ibadiya salihin Mala 'ainun ra'at wala udhunun samiat wala khathara 'ala qalbi bashar aku siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata perbandingannya apa yang dilihat oleh manusia dengan matanya menarik indah di surga lebih indah lagi wala udhunun samiat belum pernah didengar oleh telinga. Kadang-kadang ada hal yang belum pernah kita saksikan, tapi orang cerita, wah ini menarik sekali, indah sekali, sesuatu ini benar-benar menyenangkan. Kita coba dengar, yang di surga lebih nikmat lagi dibandingkan apa yang kita dengarkan dengan telinga kita. Bahkan walahotoro ala kalbi bashar belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ada kenikmatan. Atau keindahan di dunia ini Belum pernah orang ceritakan Tapi kita bayangkan Oh begini tentu bagus sekali ya Seandainya rasanya seperti ini tentu nikmat sekali ya Di surga itu lebih dari Yang kita bayangkan di hati kita Coba luar biasanya surga Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar Maha penyayang kepada kita Kenikmatan surga itu digambarkan Demikian rinji Supaya kita tertarik Tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang cuma kelihatannya gemerlap. Tapi ternyata baru kita rasakan sedikit saja. Sudah banyak bukti-bukti. Tidak murninya kesenangannya. Bahkan banyaknya penderitaannya. Inilah petunjuk hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tentang hakikat kehidupan dunia. Nah oleh karena itulah... Saya katakan di sini Seseorang itu belajar dari imannya Mengambil bimbingan dan petunjuk dari keimanannya Orang yang beriman Ketika dia mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat Maka tidak mungkin dia akan korbankan Akhiratnya hanya untuk dunia tidak ada bandingannya, tidak level sama sekali. Sesuatu yang kenikmatannya tinggi, kekal abadi. Masa mau dikorbankan hanya sesuatu kepada sesuatu yang sementara. Yang dikejar pun juga tidak akan bisa bertambah. Karena urusan dunia kita tidak akan melebihi, rezeki kita tidak akan melebihi dari... Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Tapkan bagi kita Kita kejar bagaimanapun Ya begitu yang akan kita dapatkan Nah makanya mencintai akhirat itu adalah Merupakan bagian dari iman Bahkan termasuk bagian yang terbesar dari iman Orang sekarang ketika dia berpikir <tuh> Untuk Mempersiapkan diri Demi masa depannya Di dunia Kita katakan masa depan yang anda persiapkan itu Belum tentu anda temui Oh saya nanti akan mempersiapkan diri Hartaku untuk menghadapi masa tua Siapa yang menjamin anda bertemu dengan masa tua Bisa jadi besok meninggal Tidak ketemu masa tua Tapi masa depan yang sesungguhnya Yang pasti anda temui adalah akhirat Itulah hikmahnya kenapa akhirat disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di firman Allah dalam surat al Hasyr, Akhirat itu disebutkan dengan kata-kata godan. Dalam bahasa Arab artinya godan itu besok. Itulah hari esok yang sesungguhnya. Yang pasti kita bertemu dengannya, kita berjumpa dengannya. Sementara apa yang kita bayangkan dalam kehidupan kita masa depan kita, masa tua kita, belum tentu kita temui. Dan ini salah satu di antara tipu daya setan membangkitkan angan-angan kita. Ya, terhadap urusan dunia yaiduhum wa yumanihim wa ma yaiduhumus syaitanu illa ghurura. Ini tipu daya setan. Setan itu kerjaannya menjanjikan Ah kamu kan nanti masih bisa begini Masih bisa begini Angan-angannya dibangkitkan Dan tidak lain yang dijanjikan oleh Shelton Kecuali tipu daya semata-mata Janji palsu Angan-angan kosong Barang siapa yang suka ditimpa ini ketahui Dia telah dikuasai oleh Shelton Ini kerjaannya Shelton Makanya Termasuk dalam urusan angan-angan ini Ada satu tentara iblis Kata Imam Ibn Koyim Tentaranya bukan berupa Kayak pasukan yang bersenjata Bukan, satu saja Membangkitkan pada diri manusia Perasaan Menunda kebaikan At-taswif Kata Ibn Koyim At-taswifu min junu di iblis Taswif Itu mengatakan nanti Ah masih ada besok Jangan sekarang, kan pasti bisa besok Namanya teswif Menunda amal, menunda kebaikan Ini kata beliau termasuk Tentaranya iblis Orang yang sudah karena nasihat, dia sudah ingin Berubah, dia sudah ingin bertobat Setelah keluar dari masjid Datanglah syaiton Kamu kan masih muda Masih imut-imut Belum amit-amit <tuh> Ya, masih ada kesempatan. Padahal siapa yang menjamin dia punya kesempatan? Tapi setan pandai membangkitkan angan-angannya. Sehingga yang tadinya dia ingin berbuat kebaikan terhalangi. Sekarang kan orang kalau sudah cenderung kepada agama, dia sudah mau dengar nasihat, kan tidak mungkin setan itu menggoda dia, "Ah, jangan berbuat kebaikan. Pasti orang ini akan menolak kan?" Ya. Setan itu kan pandai menggoda manusia. Semua jenis golongan manusia bisa digoda Orang yang rajin ke masjid Masa digoda Untuk berbuat perbuatan maksiat Yang dilakukan orang-orang di pinggir jalan Kan tidak mungkin kan Ini beda tipenya dia sudah tahu Orang seperti ini cara menggodanya Supaya dia binasa diambil dari si semangatnya Makanya orang-orang yang semangatnya tinggi Digoda berbuat bid'ah Melakukan teror Melaksanakan acara-acara yang tidak ada syariatnya Tujuannya syaitan supaya dia binasa Jangan dekat dengan agama yang benar Orang yang mendengarkan nasihat Mau ngaji Kalau dikatakan syaitan jangan menuntut ilmu Jangan, gak usah sholat Pasti orang ini nolak, oh, siapa yang gak mau sholat Sholat ini kewajiban, keutamaannya besar di sisi Allah Dia akan nolak Tapi kalau syaitan mengatakan nanti saja Kan masih ada waktu Oh iya ya Terpengaruh dia Berapa banyak orang ingin berbuat kebaikan Tertunda gara-gara At-taswif tadi Makanya kata para ulama Orang yang ingin bertobat dia menunda tobatnya, waktu dia bertobat dia butuhkan dua tobat sekaligus. Tobat dari dosanya, yang kedua tobat dari kesalahan-kesalahannya menunda tobat. Bersegera dalam kebaikan itu diwajibkan. Perkara-perkara yang wajib itu di dalam kaidah fikih disebutkan ya. Iqta' di fi'lahu alal faur harus dilakukan dengan segera. Dengan segera supaya lepas tanggung jawab kita. Dan menunda-nunda ternyata masuk perangkapnya syaitan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an diperintahkan wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin wal ardh. Diada lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih Pengampunan dari Allah Dan untuk meraih surga Yang luasnya seperti langit-langit dan bumi Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa Jadi bersegera ini diperintahkan dalam Islam Tidak boleh kita menunda-nunda kebaikan <tuh> Ya <tuh> Makanya ini juga termasuk diantara makna yang disebutkan dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> di Surat An Nisa, Inna matawabatu Allahililladina yakmaluna suabi jahalatin, thumma yatubuna min qaribin, faulaika yatubullahaniim. Hanyalah taubat yang diterima di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk karena ah, kejahilannya, kemudian dia bertobat dengan segera. tentu diantara makna segera ini, menurut banyak ulama ahli tafsir adalah segera maksudnya sebelum dia meninggal dunia, <tuh> selama dia masih hidup. ada juga sebagian ulama ahli tafsir yang mengatakan segera di sini maksudnya langsung tanpa menunda-nunda. kalau dia menunda-nunda maka tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dia melakukan dosa lagi yang membutuhkan tobat yang berikutnya nantinya. Maka nah kita perhatikan di sini, saya katakan tadi tidak ada lagi yang harusnya dipikirkan oleh orang yang beriman tentang kehidupan dunia selain menjadikannya sebagai ladang akhirat. Dunia akan berakhir. Apa yang kita pertahankan dalam urusan dunia ini? <tuh> Sebagian dari para ulama salaf <tuh> Mereka itu Ketika ditanya Apa yang mereka Cintai dalam kehidupan di dunia Mereka mengatakan Kalau bukan ya Salat di malam hari Kalau bukan indahnya membaca Al-Quran Kalau bukan karena indahnya berzikir kepada Allah Indahnya bersedekah Dan melakukan amal-amal kebaikan Maka mereka tidak menginginkan lagi Tinggal di dunia Buat apa? Jadi kita berpikir dunia ini <tuh> Hanya kita lalui saja Tinggal sementara padanya Atau kita Jadikan tempat kita melakukan perjalanan Mengumpulkan bekal Untuk akhirat kita Dan tentu sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. taqwa <tuh> Berbekallah kamu <tuh> Ini maksudnya ayat ini kan Berbekal untuk menunaikan ibadah haji <tuh> Tapi Allah <ma> <tuh> kemudian Menggambarkannya dengan perjalanan menuju akhirat Berbekallah kamu sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat Adalah bekal takwa <tuh> Ini yang harus kita bawa ya. Karena inilah kita akan menghadapi hari esok yang sesungguhnya Saya katakan tadi di dalam surat al hasyr Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggambarkan akhirat itu dengan kata-kata godan Artinya besok hari setelah hari ini Coba kita baca dalam surat al hasyr Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanutta kullaha Di bagian akhir-akhir surat ya Ya ayyuhalladzina amanutta kullaha Waltanzur nafsum maqaddamats ligadah Wataqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, mereka dipanggil karena pantas dia punya iman. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya hari ini untuk hari esoknya apa yang diusahakannya di dunia untuk hari esoknya masa depannya yang sesungguhnya yaitu di akhirat hari esok di sini artinya adalah hari akhir <coughs> dan bertakwalah kepada Allah Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan baik dalam ayat ini kita lihat <coughs> Allah Subhanahu wa taala <coughs> menjelaskan tentang akhirat disebut dengan kata-kata gadan besok hari setelah hari ini itu ada dua pengertiannya pertama hari setelah hari ini atau besok itu kan cepat datangnya tidak terasa orang yang tadinya masih kecil sudah dewasa. Tidak terasa ada orang yang belum dalam persiapan tiba-tiba dia sakit keras meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Tentu ini bukan sebenarnya bukan meninggal yang mendadak karena peringatan dari Allah sudah cukup. Ya, siapa suruh dia tidak tidak menggunakan waktunya untuk persiapan diri. Jadi pertama godaan <tuh> menunjukkan hari akhirat itu dekat pada diri masing-masing manusia. Makanya ketika menafsirkan ayat ini Imam Khatada dari kalangan Tabiin berkata, mazalah rob bukum yukor ribu saatahata jaalahu kagadin. Senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan terjadinya hari kiamat sampai-sampai Allah jadikan hanya seperti besok saja. Apalagi kalau kita Hubungkan dengan pengertian hari akhir itu adalah hari kematian manusia Kan kita tahu kata para ulama Yang namanya kiamat itu kan ada dua macam Ada al-kiamatul kubro Kiamat besar yakni hari kehancuran alam semesta Ini dialami Berlaku untuk semua makhluk Ada yang namanya al-kiamatul sugro Kiamat kecil Maksudnya apa? Kiamat pada diri masing-masing manusia Setelah dia mati Man mata qawmat kiamatuhu Kata para ulama Barang siapa yang telah meninggal dunia Berarti telah terjadi hari kiamat pada dirinya Loh berarti kiamat dekat sekali Orang itu bisa meninggal Atau mati Itu dalam beberapa saat Dari saat ini Mungkin ada yang tidak Menghirup udara lagi besok Apalagi pekan depan Ternyata kiamatnya bisa satu jam dari sekarang. <tuh> Terjadi hari kiamat pada dirinya. Subhanallah oleh karena itu kenapa manusia lalai. Padahal ayat ini jelas menyebutkan tentang dekatnya hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua tentu saja. Makna dikatakan hari kiamat itu dengan kata-kata godan atau besok. Untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya hari akhirat itu adalah masa depan kita yang sesungguhnya. Bahkan hari akhir disebut dengan hari akhir Karena tidak ada lagi hari setelah itu Itu hari yang penghabisan Kalau sekarang kita di dunia Kita ada di hari Jumat Besok masih ada hari Sabtu Tapi di akhirat sudah terakhir Tidak ada lagi hari setelah itu Dan ketika itu Orang-orang yang menyesal-menyesal yang sesungguhnya tidak ada kesempatan lagi untuk beramal Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat yang sahih Orang yang beriman saja Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga Ya, Itu dia menyesali waktu-waktunya di dunia Yang terbuang Padahal dia bisa manfaatkan untuk kebaikan Yang itu meninggikan derajatnya di surga Orang masuk surga saja masih menyesali waktunya. Bagaimana orang-orang yang rugi di akhirat nanti? Ya, Mereka ingin dikembalikan tapi tidak ada lagi. Waktu untuk dikembalikan. Menyesal tapi tidak bermanfaat lagi penyesalan. Yang ada cuma perhitungan. Fa'innama liyawma amalun wala hisabun wawadan hisabun wala amal. Hari ini kita di dunia kesempatan beramal, belum ada perhitungan. Sedangkan besok yang ada cuma perhitungan, tidak ada lagi kesempatan untuk tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Coba kita bayangkan, ya. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika penghuni surga telah dimasukkan ke dalam surga, penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka. Setelah itu Didatangkan kematian Dalam bentuk seekor kambing jantan Disembelih di antara surga dan neraka Kemudian Dikatakan kepada penghuni surga Ya ahlul jannah Kuludun falamauta abadan Disembelih kematian Al Tidak lagi kematian setelah itu Allah menjadikan <coughs> hidup manusia kekal Abadi Wahai penghuni surga sekarang kalian kekal Tidak ada lagi kematian selama-lamanya Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka Wahai penghuni neraka ya Sekarang kalian hidup kekal dan tidak ada kematian lagi selama-lamanya Kesenangan yang dirasakan oleh manusia Bertahun-tahun Kalau dia senang di dunia Padahal tidak ada kesenangan yang murni di dunia Itu akan hilang ketika menghadapi dahsyatnya hari akhir. <tuh> <tuh> ya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih lainnya riwayat Imam Muslim. Kita pernah dengar perbandingan bagaimana orang yang paling nikmat hidupnya di dunia selama hidupnya di dunia dia bersenang-senang saja dengan kenikmatan hartanya. Tapi di akhirat dia masuk neraka diota bi ami ahli dunya wa huwa min ini dalam sahih muslim pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia kemudian dia masuk neraka fayughmasu fil finnari ghamtsatan dimasukkan dalam neraka sekejap saja terus diangkat dikeluarkan lagi ditanya kepadanya apa Hal marr bika na'imun qad hal ra'aita khairan qad Orang ini selama hidupnya senang di dunia. Sekejap dimasukkan ke neraka, diangkat, ditanya kepadanya, "Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah kamu pernah melihat kebahagiaan?" Langsung dia mengatakan, "La, tidak pernah sama sekali." Baru sekejap masuk neraka. Bagaimana orang yang kekal abadi di dalamnya selamanya? Nauzubillahi minzalik. Sebaliknya wa yu'ta bi asyaddi ahli dunya bu'san wa huwa min Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Kemudian dengan taufik dari Allah dia masuk surga. Fayughmasu fil jannati ghamtsatan dimasukkan ke dalam neraka sekejap, dikeluarkan lagi dan ditanya Hal mar buksun bu'sun qad hal ra'aita shiddatan qad Apakah kamu pernah merasakan penderitaan Pernah melihat kesusahan Maka dia mengatakan La, Tidak pernah sama sekali Itu perbandingannya surga dengan neraka Ya, Kenikmatannya Yang seperti ini Menjadikan orang-orang yang beriman Mengetahui perbandingan Keduanya dan dengan iman Mereka mengetahui Kenapa orang itu berlomba-lomba mengejar kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwad Fiddin rahimahkumullah Saya katakan tadi Orang-orang yang beriman Iman adalah sebaik-baik penasehat bagi dirinya Memang merupakan godaan bagi manusia Ketika hidup Ya, yang di situ dia menyaksikan berbagai macam perhiasan dunia yang tentu tipu daya setan selalu mencari saat-saat kelemahan manusia. Tapi demi Allah kalau dia mengambil pelajaran dari imannya, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di sini yang selalu kita tekankan, seseorang itu kalau ingin berlindung dari segala keburukan Maka tidak ada benteng yang lebih kokoh daripada benteng iman Kenikmatan dunia itu kelihatan indah Kenapa? Karena di hati kita belum ada perhiasan Yang terindah yaitu perhiasan iman Saya kadang-kadang kita masih tertarik dengan urusan dunia Karena iman lemah Tapi coba orang-orang yang punya kenikmatan Tertinggi dalam hatinya yaitu kenikmatan iman Manisnya iman maka urusan-urusan dunia itu menjadi rendah dengan sendirinya. Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka merasakan ketenangan. Sementara ketika mereka bergelimang dengan urusan dunianya, dunia tidak akan mungkin bisa memberikan ketenangan bagi manusia. Ya, sudah kita ketahui gambarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang hakikatnya dunia yang tidak pernah bisa memuaskan dan menenangkan manusia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Laukana libni Adam wadiyani min dahabin labtagolahu masalisan. Seandainya seorang manusia itu memiliki dua lembah yang penuh berisi emas atau harta. Pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Maksudnya apa? Manusia itu tidak akan bisa berhenti. Dari urusan dunia. Kalau dia tidak punya iman. Jadi orang tidak bisa berpikir. Ah, biarlah saya mengejar dunia dulu. Nanti setelah saya kumpulkan. Saya sudah punya tabungan. Saya baru mau bertobat. Mendekatkan diri kepada Allah. Ini orang yang tidak paham. Sifatnya dunia itu, kalau anda sudah mencintainya, kagum kepadanya, anda tidak akan bisa berhenti. Hati kita akan terikat. Disinilah penderitaan yang sesungguhnya. Makanya orang yang mencintai dunia atau berlebihan dalam mengagumi dunia, dia tidak akan pernah bisa menikmati hartanya pada hakikatnya. Kenapa? Ya, siang malam dia akan disibukkan pikirannya untuk. Sudah punya keuntungan besar, cari lagi, bikin target berikutnya. Ternyata ketika masanya dia menghitung targetnya tercapai, apakah dia bisa tenang? Tidak, tingkatkan lagi targetnya. Kalau tidak tercapai, bingung lagi dia, bagaimana bisa untuk mencapai target tersebut. Pikirannya terkuras, tenaganya payah, tiba-tiba dia meninggal dunia belum bisa menikmati hartanya dalam sekejap hartanya dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Dia sendiri yang menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan harta tersebut. Wallahi rugi dunia akhirat. <tuh> Makanya tidak pernah dunia itu membahagiakan manusia. Justru menjauhkan manusia dari kebahagiaan. Ya, salah seorang ulama salaf mengatakan apa? Man ahabba dunya falyuwattin nafsahu ala tahammulil masa'ib. Barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan <coughs> Maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya Untuk menanggung berbagai macam penderitaan <coughs> Hendaknya dia mempersiapkan dirinya Untuk menanggung berbagai macam penderitaan <coughs> Lebih dirinci oleh Imam Ibnu Qayyim Tentang penderitaan dunia <coughs> Yang tidak mungkin luput dari manusia Ketika mereka terjerumus dalam penyakit besar ini, mencintai dunia berlebihan, Ibnu Qayyim mengatakan, Hubbud dunya la yanfaq min salat. Kecintaan kepada dunia, dunia ini artinya kedudukan dan harta, ya. Tidak akan lepas dari tiga penderitaan. Ini minimal tiga penderitaan akan menimpa dia. Pertama apa? Hamun lazim. Kekalutan pikiran atau kegalauan Yang terus menetap Yang terus ada pada dirinya Apa yang dipikirkannya Ya tadi Kalau belum dapat bagaimana saya dapat Kalau sudah dapat bagaimana saya pertahankan Kalau sudah dipertahankan bagaimana saya tingkatkan Tidak sempat dia ya, untuk Pikirannya tenang <tuh> ya <tuh> Itu yang pertama Hamun lazim Kegalauan, kekunda, kegundahan pikiran Yang selalu ada pada diri Yang kedua Pikirannya Tidak pernah tenang Anggota badannya letih Capek mengejarnya Ta'ab Kepayahan yang selalu menyertai dirinya Pikirannya Terus <tuh> Memikirkan Hal-hal <tuh> tadi anggota badannya terus dipacu untuk mengejarnya. Ta'abun daim dan yang ketiga wahasratun latan qadi, penyesalan yang tidak akan pernah terputus. Karena ujung-ujungnya ketika dia meninggal dunia, hartanya tidak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, justru dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini hamba yang celaka. celahkan. <tuh> Oleh karena itulah. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwad Fiddin. Rahimahkumullah. Kita persiapkan diri menghadapi akhirat. Dengan apa? Tentu dengan berdoa kepada Allah SWT. Ta memohon taufiknya. Dengan kita belajar tentang iman. ya Membawa dua kalimat syahadat. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kita amalkan menjauhi perbuatan syirik. Membawa kalimat syahadat Muhammad dan Rasulullah Kita mengamalkan sunnah Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah Apa yang kita persiapkan saat ini di dunia Itulah yang nanti kita akan ya Hadapi Dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Ketika kita menghadapnya Makanya Malaikat mungkar dan nakir Awal akhirat yang pertama kali dilalui manusia adalah fitnah kubur <tuh> Ketika malah ikat mungkar dan nakir bertanya Man robbuka Wama dinuka Waman nabi yuka Siapa robmu Apa agamamu dan siapa nabimu Ini pertanyaan semua orang bisa jawab Kalau sekarang ini <tuh> Tapi di akhirat nanti Manusia akan menjawab sesuai dengan amalnya di dunia Manusia akan menjawab sesuai dengan amalnya di dunia Tidak akan mungkin orang yang melakukan perbuatan syirik Dia akan bisa menjawab Robku adalah Allah Tidak Dia akan menjawab bahwasannya Robnya dia Tuhannya dia Atau sembahannya dia Sesuai dengan apa yang disembahnya di dunia Keadaan di akhirat Adalah gambaran dari apa yang kita lakukan di dunia Demikian pula Apa agamamu Tidak akan mungkin bisa dijawab oleh orang-orang yang tidak perhatian terhadap agamanya. Tidak mengkaji agamanya. Tidak berusaha memperbaiki imannya. Dia akan menjawab. Apa yang dikerjakannya di dunia ini. Itulah yang akan dijawab nanti di hadapan Allah. Sama dengan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dia akan tegas mengatakan. Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Ada pun orang-orang yang. Mengikuti selain Rasulullah Sallallahu Sallam berfanatik dengan orang tersebut dia akan menjawab nabinya adalah orang yang dikaguminya dan dijadikan panutannya di dunia ini ini persiapan kita tentang akhirat ya bahkan sebelum kematian saat-saat menjelang kematian kita ketahui ada keutamaan mengucapkan dua kalimat syahadat kan mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah Barang siapa yang di akhir Hidupnya Di akhir hembusan nafasnya Dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Saat-saat terakhir dalam hidupnya Dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kata para ulama dengan Muhammad Rasulullah Dua kalimat syahadat artinya Maka dia akan masuk surga Ingat ini juga Tidak bisa dijawab oleh atau dikatakan oleh Sembarang orang Sesuai dengan amal yang dilakukannya Jadi tidak ada orang yang Kebetulan uh, dia selalu melakukan perbuatan syirik, perbuatan bidah, tidak belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebetulan di akhir hidupnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Manusia itu di saat-saat menjelang kematiannya, dia akan mengucapkan apa yang dominan di hatinya. Mungkin ada sebagian orang ya ah, dia itu masih punya fitrah yang baik di hatinya cuma tidak nampak. Akhirnya dia bisa mengucapkan kalimat ini, ini karena memang hatinya sesuai dengan fitrah. Tapi kalau orang-orang yang misalnya ahlu dunia, lihat contoh yang dibawakan oleh para ulama seperti Imam Ibnul Jauzi menulis sebuah kitab kecil Asbab Indal Mamat, keteguhan saat-saat menjelang kematian dia menyebutkan, ya ada orang yang <coughs> pedagang besar, kesibukannya adalah berdagang. Ketika dia meninggal dunia, yang, yang disebutkan ucapannya yang terakhir adalah Tentang dagangannya Barang ini harganya sekian Barang ini boleh ditawar menjadi sekian Barang ini menjadi sekian Padahal ditalkin, dituntun orang di sekitarnya Ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia tidak bisa mengucapkannya Karena apa yang mendominasi di hatinya Itulah yang terucap Di saat-saat menjelang kematian manusia <tuh> Itu keadaannya jadi apa yang kita siapkan dari saat ini Belajar Tauhid, belajar tentang iman Inilah yang bermanfaat Di saat-saat kita menjelang kematian Saat-saat orang meninggal dunia Kita tahu Kenapa saat-saat itu Sangat berat Ya Karena syaitan mengetahui Itulah kesempatan terakhir menggoda manusia Iya kan, bayangkan kalau dia gagal Di sini, selesai sudah Kan dia ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman untuk Masuk neraka. Kalau saat-saat menjelang kematian manusia dia gagal membawa orang ini menggodanya Berarti gagal orang ini lolos sudah Makanya dia berusaha untuk mengerahkan semua kemampuannya Menggoda manusia saat itu Ini seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala Para ulama besar Saat-saat menjelang kematian <coughs> Dituntun oleh Keluarganya untuk mengucapkan kalimat lah ilah Allah dia sempat pingsan. Ternyata di dalam pingsannya itu dia melihat iblis datang dan mengatakan kamu sudah selamat dariku. Yang Ahmad mengatakan lah tidak saya belum selamat. Saya belum selamat. Keluarganya sampai heran. Kenapa imam Ahmad tidak mau mengucapkan kalimat ini. Ternyata dia membantah ucapan iblis kemudian dia sadar kembali. Setelah itu menjelang meninggal dunia baru dia mengucapkan kalimat yang baik disebutkan dalam kisah seorang ulama besar juga ya termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala ulama ahlu hadis Imam Abu Zurah al Razi ketika beliau sakit keras dikunjungi oleh para ulama ahlu hadis yang lainnya ini manfaatnya bergaul dengan orang-orang yang baik waktu kita sakit keras ada yang menjenguk kita dan menuntun kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Seandainya yang kita berteman dengan orang-orang yang buruk, mereka akan menjenguk kita di saat-saat menjelang kematian diingatkan tentang masalah dunia akhirnya mati di atas dunia itu. Nah untuk beliau datanglah dijenguk beliau ini Imam Abu Zur'ah Rozi, tapi para ulama ini malu untuk mentalkin beliau karena dia ini Imam besar penghafal hadis dan kebiasaan mereka itu kalau menyebutkan hadis selalu disebutkan dengan sanatnya. Akhirnya mereka mulailah membentuk namanya Mudakkaroh Majelis saling mengingatkan tentang hadis yang pernah mereka dengarkan. Singkat ceritanya, di situ ada Imam Muslim ibnu Waroh, <tuh> ya, Imam Abu Hatim Ar Razi dan yang lainnya, teman-temannya dia atau para ulama yang juga sama apa ini sama semangatnya dalam mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Dimulai dari Ulama yang pertama dia membawakan sanatnya, ya, untuk menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan. Barang siapa di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mulai ulama yang pertama, Muhammad ibnu Muslim ibnu Waroh dia baca, dia berhenti di tengah-tengah, tidak bisa melanjutkan hadisnya. Ulama yang berikutnya, giliran yang berikutnya dia membaca. Yang ketiga sampai kepada gilirannya Abu Zur. Abu Zur sedang terkapar pingsan. Sakit keras. Tiba-tiba ketika sampai gilirannya dia langsung membuka matanya. Dia membawakan sanatnya haddasana fulan, haddasana fulan. Ya, An Abi Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia akan masuk surga. Setelah mengucapkan ini langsung dia meninggal dunia. Ini ma'udzura al-razi. Ini luar biasa karena dia sebenarnya tidak perlu dituntun. ya Dia akan menyebutkan hal ini lancar dari awal sampai akhir. Bahkan hadisnya dengan sanadnya masih dihafal. Kenapa? Selama hidupnya apa yang dikerjakannya? Membela sunnah membela tauhid. Orang yang seperti inilah yang akan selamat. Yang akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan keteguhan iman. Makanya saya katakan tadi, sebaik-baik persiapan kita untuk menghadapi akhirat adalah menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Termasuk dalam menyikapi masalah harta, masalah dunia. Kita harus mencontoh Petunjuk dari Al-Quran Ya Supaya ini tidak menjadi penghalang kita Kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Untuk memahami dan mengamalkan kalimat Tauhid la ilaha illallah Kemudian kalimat itiba Muhammadur Rasulullah Bertobat dari segala kesalahan Selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta keteguhan iman Dan semua nanti perjalanan kita Menuju akhirat Melewati tahapan-tahapan atau Dasyatnya ya kengerian kengerian pada hari kiamat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang memang sewaktu di dunia mempelajarinya memahaminya dengan benar dan berusaha untuk mengamalkannya. Ada salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, Pernah dia ditanyakan kepadanya, dia terkenal sekali semangat menulis hadis melakukan perjalanan jauh untuk menulis hadis Rasulullah SAW, dicatat disebarkan kepada manusia ada yang bertanya ya, ada yang bertanya kepadanya Ma alal hadith. kenapa kamu semangat sekali belajar sunnah, ada apa? ulama ini kemudian mengatakan afala uhibbu an akuna fi kitari ali muhammadin SAW yaum al-qiyamah Apakah aku tidak menginginkan pada hari kiamat nanti, ya? Dengan sebab aku semangat belajar sunnah di dunia, pada hari kiamat nanti aku akan termasuk ke dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama ini mengajarkan kepada kita. Semua kemuliaan di akhirat dengan taufik dari Allah tergantung dari apa yang kita kerjakan di dunia. Misalnya mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, kan tidak mungkin bisa dibayangkan orang mendapatkan syafaat di dunia saja tidak faham tauhid, tidak belajar tauhid, tidak mengamalkan tauhid. Di dunia saja dia tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apakah pantas dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW? Ulama ini mengatakan. Dengan sebab saya belajar sunnah semangat di dunia Di akhirat nanti ketika Orang-orang yang Mengikuti sunnah, setia mengikuti sunnah Dipimpin oleh Rasulullah SAW Menghadap Allah untuk dibela di hadapannya Maka aku akan termasuk Kedalamnya, saya berharap termasuk kedalamnya Dengan sebab saya semangat Mempelajari sunnah di dunia ini Maka inilah pertimbangan kita Dan inilah yang kita perbaiki dalam kehidupan kita Oleh karena itulah Ikhwan dan Ahwat Fidian Rahimakumullah. Jadi perjalanan menuju akhirat ini adalah salah satu di antara konsekuensi iman yang selalu kita harus ingat. Sekali lagi, syaitan menggoda manusia sesuai dengan keadaan manusia itu dan tidak akan bisa selamat dari godaan syaitan kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahuwataala. Oleh karena itulah selalu kita berdoa kepada Allah jangan merasa percaya diri, ya. Karena percaya diri itu membinasakan manusia Dia menganggap dirinya kuat Lupa berlindung kepada Allah Ini sebab kebinasaan Selalu minta perlindungan kepada Allah Ya, Kuatkan iman Karena iman adalah sebaik-baik benteng yang menjaga kita Dari tipu daya syaitan Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menetapkan kita di atas keimanan yang benar Menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Yang mengingatkan kita tentang Hakikat kehidupan dunia yang sementara dan menjadikan kita selalu bersemangat untuk mempersiapkan diri Menghadapi kehidupan di akhirat nanti Yang itulah yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya Maka demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan Di kesempatan siang pagi menjelang siang ini Semoga bermanfaat Dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua Masih ada waktu untuk kita bertanya-jawab Bagi yang ingin bertanya Saya cukupkan Salallahu wa salam mubarak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isan ila yaumid din walhamdulillahi rabbil alamin Ya. Ada pertanyaan, Ustaz amalan apa yang terbaik saat kita sedang haid karena tidak bisa sholat duha, tidak bisa sholat tahajud dan tidak bisa puasa? <coughs> Berfikir tetap diperbolehkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkurullah ala kulli ahiyani rasulullah saw berzikir kepada allah dalam semua keadaannya dalam keadaan suci maupun tidak suci dan pendapat yang terkuat perempuan yang sedang haid pun boleh membaca al-quran karena hadis-hadis yang melarangnya semua hadis yang lemah maka dia bisa berzikir bisa membaca al-quran bisa berdoa kepada allah ya tetap mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat Perempuan yang haid juga menurut pendapat yang terkuat Boleh masuk ke masjid Yang penting dia menggunakan alas yang Mencegah ya Jatuhnya najisnya Itu diperbolehkan Dan ini adalah hal-hal yang bisa Insya Allah menguatkan dan mengingatkan dia Supaya tidak lalai di saat-saat Mengalami mengalami datang bulan Amalan apa Sebagai pelindung dari Diri saat haid Amal sesuai dengan sunnah Sudah kita terangkan tadi Itu yang bisa dilakukannya amal-amal tersebut Bagaimana membedakan bahwa cobaan itu buah manis dari keimanan dengan itu karena buah dari maksiat yang kita lakukan? Tidak ada perbedaannya. Sama. Buah dari maksiat Allah ingatkan kita supaya kita bertobat yang dengan itu akan meningkatkan iman. Tidak ada perbedaannya. Ya, maksudnya dari segi hikmahnya sama-sama untuk kebaikan iman kita. Sama-sama untuk kebaikan kita. Cuman yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan... ...cobaan kepada manusia dengan berbagai macam hikmah... ...tentu saja waktu kita ditimpa musibah... ...tidak bisa kita mengatakan... ...oh ini mungkin karena iman saya sedang diuji... ...iman saya berarti kuat, tidak. Tetap kita mohon ampun kepada Allah... ...kita bersangka baik kepada Allah... ...dan bersangka buruk kepada diri kita sendiri. Cuman kalau itu sampai terjadi kepada orang yang beriman... ...misalnya kalau kita baca kenapa Nabi Alaihi Wasallam ...ditimpa musibah, dicoba di jalan Allah kita artikan dengan makna tadi bahwa ini adalah bentuk peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala nasihat dari Allah agar hamba-hambanya yang beriman selalu merindukan balasan keutamaan kemuliaan di akhirat apakah nenek dari istri termasuk mahrum nenek dari istri berarti ibunya ibu istri begitu termasuk mahrum 6 nah, termasuk mahrum Karena nenek itu sama dengan ibu kedudukannya. Keponakan anak masih memiliki mertua yang non muslim. Sudah tua dan sekarang sedang sakit. Tinggal bersama keponakan karena bapak mertua sudah tidak bisa lagi ke gereja. Maka ibu mertua menuntut izin kepada anaknya. Untuk memanggil pastor ke rumahnya Bagaimana hukumnya ustaz Apabila keponakan Mengizinkan mertuanya mengadakan ibadah Di rumahnya, tidak boleh <coughs> Pertama itu bukan rumahnya dan ini juga Jelas-jelas salah Tidak boleh dia mengizinkan, ini sesuatu yang berarti dia menjadikan <coughs> Rumahnya tem Ada tempat kesyirikan Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa SWT ap Apalagi agama mereka, agama yang rusak Bahkan bisa mempengaruhi juga <coughs> Anggota keluarga, maka dia harus Tegas, ini rumahnya tidak boleh diadakan hal-hal yang seperti itu Justru dia harusnya berusaha mendakwai Mertuanya untuk masuk Islam Apabila kita dapat cobaan dan kita Sangat sedih sampai tiga hari Apakah ini dinamakan kurang iman Bagaimana membedakan antara ujian dan adab <tuh> Ya jelas itu merupakan gejala iman lemah Nabi saw memerintahkan kita bersabar itu dari awal guncangan pertama kali itu hadis riwayat Imam Muslim Nabi saw bersabda inna masobruin dasodmatil ula hanyalah kesabaran yang diperhitungkan itu adalah ketika guncangan pertama kali kenapa kalau sudah berlalu tidak ada lagi keutamaannya semua orang dengan sendirinya akan sabar contoh binatang saja ya induk ayam atau induk kambing misalnya anaknya mati awalnya dia akan uring-uringan lama kelamaan sudah berlalu waktu secara tabiat apa ini manusia dan binatang dia akan menerima karena sudah sudah mati juga jadi tidak ada keistimewaannya orang kafir pun kalau sudah berlalu ya dia akan terima mau tidak mau itu kenyataan makanya kenapa sabar yang diperhitungkan itu di awal kali guncangan karena disitulah kita berusaha menundukkan hawa nafsu kita itu makna sabda Rasulullah SAW tadi sabru inda ula. Hanyalah kesabaran yang diperhitungkan Itu adalah ketika Musibah di awal-awalnya ketika Guncangan yang pertama kali Nah Membedakan antara musibah dengan azab <tuh> Ya Bencana Atau musibah yang menimpa kita Kita harus hadapi dengan sangka baik kepada Allah Jangan sampai ada bencana Orang mengatakan ini azab dari Allah Seolah-olah dia ingin diazab Kan salah kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan agar kita mohon ampun dosa-dosa bagi mereka-mereka yang sudah kuat ibadahnya mungkin Allah mengingatkan supaya dia jangan lalai dan terus ingat akhirat bahwa dunia sementara kita sangka baik kepada Allah. Nah, mertua saya laki-laki telah meninggal dunia rahimahullah semoga Allah merahmatinya. Beliau sakit stroke selama enam tahun tidak bisa bicara dan bergerak. Selama sakit beliau tidak berpuasa Ramadan, apakah hutang puasanya harus dibayar dengan fidyah atau diqadha oleh walinya? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. <tuh> ya. <tuh> pendapat yang terkuat yang disebutkan di dalam kitab Sifatul Shoum nabi oleh Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan, taqdihumullah, bahwa kalau itu puasa Ramadan, maka dibayarkan fidyah. <tuh> Dibayarkan fidya se sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya Beda kalau puasa nazar, Maka dipuasakan oleh salah satu dari walinya, anggota keluarganya Kalau puasa Ramadan dibayarkan fidya ya. Misalnya 30 hari dia tidak berpuasa Maka dibayarkan fidya Fidya itu setengah dari zakat fitur untuk satu harinya Kalau zakat fitur itu misalnya 3 kilogram Berarti dia 1,5 ya, Dikalikan misalnya 30 hari Tidak puasa berarti Berapa? 45 ya Totalnya 45 kg gram, begitu. Demikian Afan mau bertanya bagaimana sikap yang baik Bagi orang yang sudah mengenal mempelajari sunnah syariah yang benar Saat berkumpul dengan saudara-saudara yang masih menyukai musik Saat acara kumpul keluarga Arisan keluarga Gak adanya musik Sebaiknya seperti apa yang kita bersikap agar tidak Timbul fitnah dan dianggap Beraliran aneh Anda itu ketika berislam Jangan malu dengan islam Katakan kepada mereka Mereka tidak tahu Harusnya mereka yang salah yang malu <tuh> Tapi karena anda tidak pernah menjelaskan Takut dianggap aneh Padahal mereka yang jelas-jelas aneh Saya tidak merasa malu <tuh> Sampaikan tentang hukumnya musik Sehingga nanti mereka akan mengetahui Kalau kita menghindar Karena kita tidak mau Dalam perkara yang terlarang <tuh> Mereka sendiri misalnya, kalau kita larang untuk memutar musik, pasti mereka juga marah. Ini kan kesenangannya katanya. Ya Kita katakan, kesenangan kan tidak boleh mengganggu orang lain. Alakulih hal kita jelaskan kepada mereka tentang hukumnya musik. Supaya nanti mereka bisa menerima ketika kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana dengan perkataan bahwa kita diberi cobaan sesuai dengan kemampuan kita, tapi... Kok ada yang diberi cobaan dia tidak sanggup dan mengakhiri dengan bunuh diri. Jadi bagaimana penjelasannya Ustaz? Siapa yang mengatakan bahwasanya kemampuan itu kembali kepada pemikiran orang? Ya salah kalau begitu. Allah juga menyebutkan Allah tidak memberi manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Banyak orang yang mengatakan sholat itu berat. Jadi ukurannya itu adalah ukuran manusia yang normal. Manusia yang benar. Bukan ukuran masing-masing orang Dia ditimpa cobaan Dia tidak tahan, akhirnya dia bunuh diri Ini harusnya cobaan ini bisa ditanggungnya Tapi karena dia yang tidak sabar Karena dia yang termakan godaan shilton Akhirnya dia <coughs> Apa ini, uh, sulit untuk bisa bertahan Dan ini adalah kesalahan dia Secara ukuran Allah itu yang menciptakan kita Dia lebih tahu tentang kemampuan kita Cobaan yang Allah timpakan pasti sesuai dengan Kesanggupan manusia Tapi ketika ada yang mengatakan tidak sanggup Itu berarti kesalahan dari dia Karena kalau ditimpakan kepada orang lain Orang lain akan sanggup untuk menjalankannya Jadi yang menjadi ukuran di sini Bukan perkataan atau keinginan masing-masing manusia Tapi ukurannya adalah Allah yang menciptakan kita Tentu dia lebih tahu tentang kemampuan kita Maka ketika dia berikan cobaan Itu pasti sesuai dengan kondisi Kekuatan iman kita Ayah saya sangat semangat dalam beragama, namun dia terjebak dalam tradisi yaitu melakukan perbuatan bid'ah dan syirik. Saya sudah berkali-kali mengingatkannya, namun saya malah dicap wahabi. Mohon pencerahannya <tuh> dan doakan ayah saya mau rujuk dengan Manhaj Salam. Ya, hadahlahu wafaku li ruju Manhaj Salam. Ya, yang bisa anda lakukan adalah tahap nasihat. <tuh> Dengan kesungguhan kita menasihati Dan ingat selama kita menasihati Kita dapatkan kebaikan Karena bakti terbaik seorang anak adalah Mengajak orang tuanya kepada kebaikan Yang menyelamatkan agamanya insya Allah Terus dirasihati Berikan nasihat-nasihat yang berbagai macam Mungkin dengan rekaman kajian Atau memilih Orang lain atau teman kita mungkin Yang punya orang tua yang sudah ngaji ajak ke rumah Supaya bisa saling diskusi Agar membuka hatinya Mudah-mudahan dengan sebab kita terus berdoa dan menasihati. Terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Apakah seseorang muslim bisa saling memberi syafaat? Kalau memenuhi syarat bisa. Orang yang beriman itu bisa memberi syafaat. Disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari. Syafaatil malaikatu. Wasyafa'an nabiyyun. Wasyafa'al mu'minun. Malaikat bisa memberi syafaat. Para nabi bisa memberi syafaat. Dan orang-orang yang beriman. Bisa memberi syafaat Tentu nanti ada syaratnya Yang akan memberikan syafaat itu di Ridhoi oleh Allah Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar Bisa memberi syafaat Kepada orang-orang yang terdekat dengannya Cuma yang diberi syafaat harus memenuhi syarat Tauhidnya harus benar Kemudian dia semangat dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW Karena Allah tidak akan memberikan syafaat tanpa izin Tanpa keridoannya Ya Yauma izin la tanfa'u syafa'atu Illa man adina lahu Ar-Rahman wa Pada hari kiamat tidak bermanfaat syafaat kecuali orang-orang yang Allah berikan izin dan Allah ridai ucapannya. Jadi syarat utamanya harus bertauhid. Meninggal di hari Jumat salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Ya, itu hadisnya sahih, betul. Ada tetangga yang meninggal di hari Jumat tapi berhijrah, berhijab belum sempurna dalam dan belum mengenal sunah. <tuh> Bagaimana? Ketika kita mengatakan tanda-tanda itu bukan memastikan <tuk> Ya Kalau meninggal di hari Jumat Tanda-tanda kebaikan Coba Kita teliti Ternyata ada 10 orang kafir meninggal di hari Jumat Bagaimana kira-kira masuk surga dia Kan tanda Tanda itu belum menunjukkan kepastian Itu ciri-ciri diharapkan Bukan dipastikan kita katakan tetangga anda tadi mudah-mudahan mungkin dia bertobat <tuh> sebelum meninggalnya. Atau mungkin dia sudah ada kesadaran untuk mengenakan hijab yang benar. Cuman masih ada penghalang yang belum dia bisa atasi. Mudah-mudahan dia betul-betul dalam keadaan baik. Cuma kita katakan tadi ini adalah tanda-tanda yang belum bisa kita pastikan. Apakah pada saat kiamat kubro itu semua makhluk dialami di dunia baik yang masih hidup. Maupun yang sudah mati <tuh> dibangkitkan kembali Disebutkan dalam hadis yang sahih Yang, yang mengalami kiamat kuburah itu adalah Seburuk-buruk manusia Kepada mereka inilah Dijadikan hari kiamat itu menimpa Jadi ketika sudah Tinggal orang yang paling buruk di muka bumi ini Tidak ada lagi yang berdikir Sudah seburuk-buruk manusia Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Hari kiamat kehancuran alam semesta Jadi mereka ini yang mengalaminya Nah Apakah benar malakul maut Datang kepada seorang Tiga kali sehari Jika rezekinya masih ada dia balik lagi Jika rezekinya habis maka dia mencabut nyawanya Saya belum tahu riwayat ini ya. Saya belum pernah mendengarkan Sampai tiga kali seperti ini Saya tidak uh, pernah membaca riwayat yang seperti ini Saya sholat berjamaah Merasa kurang mantap Karena kurang Tumak nina sholatnya. Cepat enggak, dan tidak tartil bacaannya Apakah tetap memilih berjamaah Kalau sudah sampai membatalkan sholat Tumak Nina itu rukunnya sholat Tanpa Tumak Nina batal sholat Kalau imamnya sudah melanggar yang namanya rukun Tidak boleh lagi sholat di belakangnya Karena kalau tidak sah sholatnya Tidak akan sah juga sholat makmum di belakangnya Kalau sampai tidak Tumak Nina Berarti batal sholatnya tidak rukun Tidak melaksanakan rukun sholat kalau tidak tertil bacaannya dilihat dulu Apakah ini mempengaruhi maknanya Karena Kalau mahraj huruf itu harus benar disepakati oleh para ulama Tajwid itu diperselisihkan Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah <tuh> Yang jelas kalau bacaannya tidak benar Al-Fatihah itu rukunnya sholat Kalau bacaannya salah di Al-Fatihah Ya sudah salah Batal sholatnya Alakulihal yang seperti ini Harusnya kita nasihatkan kepada takmir masjid <tuh> Untuk mengganti imamnya supaya nanti sholat jamaah semua bisa benar ya dan tidak menjadi rosak rusak yang lain disebabkan karena imamnya tidak benar dalam pelaksanaan sholatnya. Nah, Taib sampai di sini pertanyaan cukup ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isadi ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.